Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la la syarika Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi. وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَاعَة Wa kulla bita'atin dholalah Wa kulla dholalatin finnar Ikhwati fillah rahimakumullah. Marilah kita Memanfaatkan Beberapa waktu Tersisa sampai Waalaikumsalam Keberangkatan nantinya Mudah-mudahan waktu yang singkat Dan ringkas ini Allah berkahi Ikhwati fillah rahimakumullah. Nasihat-nasihat yang disebutkan para ulama Seperti yang saya ingat betul adalah Nasihat dari Asyikh rahimahullah, Demikian juga Asyikh Rabi' Hafizullah Ta'ala Serta para ulama lainnya Beliau-beliau mengingatkan untuk kita bahawa dakwah Ahli Sunnah Da'wah Salafiyah Adalah dakwah yang besar Dakwah yang besar berbobot karena ada komitmen untuk benar-benar mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan catatan pengamalan tersebut sesuai dengan petunjuk dan arahan dari As-Salafus Saleh. Al-Quran tidak hanya difahami begitu saja. Demikian juga hadith Nabi SAW Tidak dapat difahami Masing-masing dan sendiri-sendiri Tetapi Alhamdulillah Perpustakaan-perpustakaan Islam itu penuh Dengan Karya-karya ulama Yang menyebutkan tentang Cara as salafus salih memahami Setiap ayat dan setiap hadith Nabi SAW Kita tidak perlu bersusah payah untuk berpikir sendiri tentang makna ayat dan makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena hal itu sudah dicukupkan dengan asalafus as salam dan komitmen ini terus dipegang Alhamdulillah kemudian menjadi ciri khas menjadi ciri khas Dakwah salafiyah dakwah ahli sunnah Jadi khasnya apa? Ahli sunnah Sering disindir, disinggung dan yang lainnya Dengan bahasa yang kurang lebih begini Dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil Bagi kita itu bukan sebuah celaan Justru sebuah sanjungan sama juga ketika kita bercakap-cakap Dan berbincang dalam setiap saat Dalam banyak hal kita selalu bertanya Ada dalilnya gak? Karena ada dasar hukumnya Ataukah tidak? Menjadi sebuah tuntutan yang Kita sebagai pembicara harus siap Kita yang mendengarkan pun juga Siap Kita yang berbicara siap untuk Menghadirkan, membuktikan bahwa apa yang kita bicarakan itu memang ada dalil atau dasar hukumnya kita yang mendengarkan pun harus siap ketika sudah disampaikan ini dalilnya itu dasar hukumnya maka kita harus menerima dengan sepenuh hati hal ini menjadi sesuatu yang menakutkan bagi banyak kalangan pada saat kita bersikukuh enggak pokoknya dalilnya mana mana dasar hukumnya? Nah. Banyak pihak yang kemudian agak ah, usah bicara dan diskusi sama mereka Kaku nah. Yang ditanya selalu dalil, dalil, dalil Dan dalil terus Alhamdulillah sekali lagi Itu bukan celaan Tetapi itu lebih tepat untuk dikatakan sanjungan Walhamdulillah Ikhwatifillah rahimakumullah Kondisi umat Islam sekarang ini semakin hari semakin menyedihkan dan memberihatinkan. Siapakah yang berhak dan layak untuk diharapkan tampil memberikan pencerahan kepada umat Islam? Jawabannya kalau bukan ahli sunnah siapa? Memang ada beberapa bahkan banyak kalangan Atau sebut saja kelompok lah Yang secara lahiriah Itu juga menyampaikan dan memperjuangkan tentang Islam Tetapi mohon maaf Tendensinya apa? Tujuannya apa? Yang dituntut adalah memperjuangkan Islam tanpa tendensi apa-apa. Yang dia inginkan adalah riba dari Allah Azza wa Jalla. Yang dia maukan umat Islam itu cerdas. Yang dia cita-citakan umat Islam itu sadar beribadah. Hanya itu saja tujuan akhirnya. Jadi tidak ada tendensi apa-apa. Berbeda misalkan beberapa kelompok kalau perlu saya sebut contoh sebagai contoh yang pertama katakan Hizbut Tahrir HT HTI Hizbut Tahrir Indonesia berbicaranya lantang di depan publik di atas podium di atas mimbar memperjuangkan daulah Islamiyah negara Islam khilafah Islamiyah ohnya Islam Islam Islam Islam Tapi coba perhatikan majalah Al-Wai yang mereka terbitkan Atau buletin Hizbut Tahrir Yang juga mereka terbitkan Atau beberapa kali saya sendiri mendengarkan ceramah khatib Jumat Yang disampaikan oleh mereka yaitu Hizbut Tahrir Bukan karena sengaja ingin mendengarkan khutbah mereka Tapi terkadang kita sholat di masjid di masjid umum Tanpa kita ketahui sebelumnya Siapakah pembicaranya Di dalam khutbah Jumat tersebut Demikian juga majalah Buletin Titik dan fokus pembahasannya adalah Hampir semuanya Itu tentang Harta dan uang Kalau bukan korupsi yang dibahas Itu pasti Sumber daya alam Indonesia yang diambil dan dieksploitasi oleh asing. Coba perhatikan. Arahnya ke situ. Nanti baru paragraf terakhir, dua paragraf, tiga paragraf sebelum istilah apa tuh? Yang terakhir baru dikaitkan dengan oleh karena itu, maka khilafah Islamiyah harus ditegakkan agar umat Islamlah yang merasakan yang menikmati hasil-hasil yang seperti itu. Nah, yang dibahas Freeport Newman Ya kan, Tambang-tambang batu bara dan seterusnya Arahnya ke situ nah, Itu kan sudah memiliki tendensi Jadi bukan lagi bagaimana Berupaya mencerdaskan Kehidupan umat Islam nah, Bukan lagi berupaya untuk Menyadarkan umat Islam agar beribadah Secara utuh Dan totalitas dalam kehidupannya Tapi malah Dibangkitkan emosionalnya untuk membenci penguasa, itu kan hasilnya itu membenci penguasa, berprasakah buruk terhadap penguasa pemerintah dalam hal ini selalu saja sifat yang buruk-buruk negatif dan seterusnya itu contoh contohnya. Contoh yang kedua ya, Contoh yang kedua misalkan sekarang IM, Ikhwanul Muslimin, ya. ya kemudian sekarang terrepresentasi dalam politik itu sebagai Partai Keadilan Sejahtera PKS Terbiah dilakukan itu sejak tahun 70-an bahkan 60-an Terbiah itu hidup di kampus-kampus terutama Likok-likok-likok satu murobi untuk 10 di tingkatan murobi adalah lagi terus-terus gak akan mungkin sampai pada pucuk pimpinan PKS di tingkat daerah wilayah apalagi pusat kecuali kalau sudah sampai pada tingkatan tertentu dalam apa namanya Sistem terbiah Kalau di PKS gak mungkin Kok jadi ketua PKS Kalau dia baru masuk setahun dua tahun Gak mungkin Kalau di partai yang lain iya Di partai yang lain iya baru bergabung satu bulan aja Langsung dijadikan bendara umum Karena uangnya banyak Di PKSnya Tujuannya apa akhirnya Meraih suara yang terbanyak kan? Mendapatkan kursi Di parlemen Kursi eksekutif juga Tujuannya katanya Untuk memperjuangkan Islam Tetapi sekarang visi dan misi saja Secara kepartaian PKS yang semula mendeklarasikan Sebagai partai dakwah Sekarang sudah berubah menjadi partai nasionalis Kalau dulu awalnya memang Mendeklarasikan diri sebagai partai dakwah Tapi sekarang ini Bukan lagi partai dakwah sama dengan partai-partai yang lainnya Sekuler Yang intinya adalah mencari suara Dan dukungan sebanyak-banyaknya Itu akan kita saksikan Di wilayah-wilayah yang Mayoritasnya Non muslim Papua misalkan Di Papua anggota legislatif Dari PKS ada yang dari non muslim Ketika Pilgub pilbup Pilwal Polikota PKS ikut bergabung dalam koalisi yang mendukung dan memperjuangkan kepala daerah yang latar belakangnya adalah non-muslim, kafir, kristian, katolik. Di Bali juga seperti itu. Anggota dewannya dari PKS, tapi Hindu. Ketika terjadi pilihan gubernur Bali beberapa tahun yang lalu, PKS juga masuk dalam koalisi yang mendukung seorang calon gubernur yang Hindu. Jadi bukan lagi partai dakwah Kalau partai dakwah apa seperti itu Diserahkan di beberapa posisi Dan pos penting kepada orang-orang Kafir Pernyataan-pernyataan dari Para petinggi dan elit Partai itu sendiri sudah menunjukkan bahwa PKS itu adalah partai Nasionalis ya Bukan lagi partai dakwah itu terbukti Khawarij Begitu juga Punya tendensi Yang mereka carikan sebenarnya kekuasaan Begitu Pak Muhyiddin Yang mereka cari kekuasaan Buktinya apa? Ada struktur negara sendiri Intinya di situ Menjadi seorang imam Menjadi seorang gubernur Menjadi seorang bupati, menjadi seorang lurah ya. Menghalalkan perampokan Pencurian ya. Kalau Pak Muhyiddin tadi cerita dulu Ketika masih bareng bersama dengan mereka Diajari merampok ada kawan kita yang ikut juga di sana diajari untuk mencuri hasil kotak infak ya, dengan cara pakai lidi ujungnya dikasih dikasih apa namanya lem dimasukkan di dalam itunya diambil yang uang kertas yang tarik halal nah, ini kan tendensi dunia namanya tendensi duniawi nah, bahkan cikal bakal kelompok kowaris itu sendiri kan tendensinya duniawi. Nah, ketika Dhul Khwaisirah Protes kepada Nabi Dhul Khwaisirah kan cikah bakalnya kewarij Kenapa dia protes kepada Nabi Karena melihat pembagian emas Atau harta rapasan perang Itu dirasanya tidak adil Kok itu dikasih saya enggak Kan tendensinya itu Tendensi duniawi nah, Bukan zaman sekarang aja, Sejak dulu mereka juga melakukan perampokan Kalau kita baca sejarah Misalkan referensi yang paling dekat adalah Al-Bidayah wa Nihaya Karya Al-Hafi hafidz Itu mereka selalu perambokan, perambokan, perambokan Itu yang khawarij Yang sufi juga sama Yang sufi itu Tujuannya adalah bagaimana Mempunyai hamba-hamba Dan budak-budak yang selalu siap Coba perhatikan Kiai-kiai dan tokoh mereka Di kalangan sufi Habib, Syekh, Murid, Mursyid, Pembina Torekot dan yang lainnya. Tujuannya kan agar mendapatkan fasilitas dari pengikutnya. Bagaimana mereka mengajarkan kepada pengikutnya untuk taat, cium tangan, cium kaki bahkan. Berbicara harus seizin. Apa namanya para pemimpinnya. Harus memberikan setoran setiap kali mereka datang apa yang ditunjuk dan diminta kasihkan. Itu terjadi jadi nah, dan itu sekarang masih hidup kalau misalkan seseorang yang diambil sebagai pembesar sufi ya, datang ke rumah salah satu orang pengikutnya cuma bilang wah itu lampunya bagus iya oh, lampunya dibuka terserahkan waduh sepedanya bagus period antik kuno ini dikemas diberikan Beberapa waktu yang lalu Tempatnya Hari-hari Tashrik Itu seorang pendiri pesantren di Bantul Pesantren NU Seorang pendiri beliau Muridnya sekarang ya 150 kata beliau Pendiri Kiai Itu datang ke rumah saya Menyampaikan bahawa sekarang saya sadar bahawa Langkah yang ditempuh oleh Kaum Sufi Nahdiyin ini Keliru dan salah Saya semakin yakin bahawa Ahlu Sundahlah yang benar Beliau cerita sudah tidak melakukan Kegiatan ritual selamatan Dengan berbagai bentuknya itu Beliau juga cerita bahwa Kenapa kok ditentang dawa ahli sunnah itu Karena ada beberapa pihak yang merasa dirugikan kepentingannya Dirugikan kepentingannya Kemudian beliau berikan keterangan Coba sekarang kalau seorang modin Atau rais ya Yang memimpin acara selamatan itu Kalau misalnya dalam satu kampung itu yang meninggal 10 Itu sudah berapa kali itu itu hari pertama malam pertama malam ketiga malam ketujuh kan gantian bahkan tiap malam bisa aja pindah-pindah itu berapa penghasilannya itu kata dia loh bukan saja oh gitu pak ya iya gitu iya itu, ya. nah, itu penghamba betul kuburan-kuburan itu diagungkan dan dihormati dimuliakan berlebihan seperti demikian itu kan tetap tujuannya duniawi orang ngasih itu melempar uang kotak infak Gak boleh menentang kiai kuat namanya Apapun yang dikatakan kiai, ya kita. Apa seperti itu antum dapatkan dalam dakwah alusunnah, dakwah salafiyah, gak ada. Dakwah alusunnah salafiin yang dicari adalah kebenaran alhamdulillah. Meskipun itu guru kita, walaupun beliau yang pertama kali menyadarkan dan membimbing kita melalui beliau. Walaupun beliau seorang guru Yang sudah memberikan banyak bantuan Jasa yang besar untuk kita Tapi kalau salah Tetap Katakan dia salah Kalau dia menyimpang Dari aturan Islam Tinggalkan Itu pendidikan Di dalam dakwah salafinya Jadi tidak ada kok fanatik-fanatikan gitu. Kalau gurunya salah keliru ya salah. Iya. Buktinya ini Satu dua tiga Jelas buktinya. Keliru, salah. Dan kesalahannya fatal. Sudah diberi nasihat. Sekali, dua kali, tiga kali. Tapi tetap saja. Tinggalkan jangan. Aduh gimana ya. Kayak enak pelasan saya. Nah, kalau contoh kita ya. Misalkan Ja'far Umar Talib. Panglima Laskar Jihad. Panglima saya juga dulunya. Ya, aku saya juga berguru secara langsung sama beliau. Saya kan belajar di pesantren beliau juga dulu. Nah. Ketika para ulama mengatakan tinggalkan dia karena sudah salah dan tersesat Kita enggak ada rasa berat untuk meninggalkan Kita tinggalkan, kenapa? jalannya sudah berubah nah, Sudah tidak lagi mengikuti nasihat para ulama Yang kedudukannya jauh lebih tinggi daripada Ja'far Umar Talib itu sendiri, kita tinggalkan, sudah Enggak ada kok diem-dieman berkunjung ke rumahnya Diem-dieman kok kemudian SMS telepon, gimana Ustaz? Khair. Terus kita pura-pura Ja'far Umar Talib itu, enggak Nah, itu pimpinan tuh. Hampir semua ustadz-ustadz kita di Indonesia itu kalau bukan murid beliau langsung ya cucu muridnya atau pernah mendapatkan penjelasan atau pernah itu dulu yang memunculkan gerakan salafiyah, dakwah ahlusunnah itu yang pertama kali Indonesia secara besar-besarnya Jafar Murtalib. Kita punya jasa besar. Nah, beliau punya jasa besar untuk kita. Tapi ketika salah, ketika menyimpang kita tinggalkan tanpa ada rasa berat, Alhamdulillah itu menunjukkan bahwa tidak ada tendensi apa-apa, Ahli Sunnah itu intinya kan, kalau melihat umat Islam semangat untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, cukup Alhamdulillah hmm, rasanya yang diupayakan tuh mencerdaskan umat bukan membiarkan kebodohan atau ada semacam pembodohan secara sistematis nah, gak boleh kok muridnya lebih pinter gak boleh kok muridnya tanya-tanya kan gitu LDII jamaah islamiyah ya, kan? Itu kan doktrinnya Jangan engkau dengarkan kelompok yang lain Pokoknya ikuti saja Ikuti saja Ikuti saja, ikuti apa Kalau dalam dakwah ahli sunnah dakwah nah, Apa pernah di doktrin seperti itu Pokoknya ikuti kata ustad Gak usah banyak tanya Begitu kita dididik Enggak Kita dididik untuk kembali kepada Al-Quran Kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Artinya, yang ingin saya sampaikan pada poin kedua ini. Nah, tadi poin yang pertama tentang doa sunnah sebagai doa yang besar. Yang kedua sekarang adalah, siapa lagi yang ingin diharapkan, Ba'dallahi Allah ya Setelah kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang kita harapkan untuk tampil? Menyampaikan pencerahan kepada umat Kalau bukan ahlu sunnah Karena selain ahlu sunnah Memiliki tendensi-tendensi duniawi. Adapun pun ahlu sunnah Yang dicari dan diinginkan adalah Bagaimana umat islam Punya semangat untuk mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Poin yang ketiga Untuk selalu kita ingat Bahwa umat islam Secara fitrahnya itu mencintai Al-Quran dan mencintai sunnah Nabi Umat Islam secara fitrahnya Pasti menerima ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Nabi Kalau sudah diterangkan ini ayat Al-Quran Pak Ini hadis Nabi Pak Itu otomatis secara fitrah seorang muslim ataupun muslimah iya. Walaupun mungkin sebagian merasa belum mampu untuk melakukan dan mengamalkannya Iya pak, saya yakin pak, saya terima Saya juga apa namanya, Nggak nolak kok Kalau itu ajaran Islam Dari Al-Quran dan Sunnah Tapi mohon maaf, saya belum bisa mengamalkannya Masih banyak faktor-faktor yang lainnya Ini sudah sebuah Kebaikan yang harus kemudian didorong Agar lebih baik lagi nah, Jadi intinya secara fitrah itu Umat Islam mau kok menerima Al-Quran Mau menerima Sunnah Nabi Saraf fitrahnya umat Islam itu akan tergetar dan tunduk hatinya ketika disebut ayat ketika disebutkan nama Allah, ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Rasulullah, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu tergetar, mereka pasti apa terpengaruh, ada pengaruh masuk di sana. Maka kita masuk kepada poin yang keempat bahwa ternyata faktor Besar yang harus kita perhatikan Adalah cara kita Menyampaikannya Langkah-langkah apa Yang sudah kita lakukan dan yang akan kita Lakukan agar Al-Quran Dan sunnah ini sampai kepada umat Islam Yang kedua Cara kita menyampaikannya itu Bagaimana Untuk yang pertama tadi sebagai ahli sunnah Ternyata kita tidak boleh pasif. Menunggu, menunggu, menunggu, menunggu. menunggu. Alhamdulillah, walaupun pasif. Karena dakwah halusunah itu ibarat madu. Yang akan menarik perhatian semut. Walaupun kita pasif, alhamdulillah banyak orang yang mencari. Tetapi itu tidak benar kalau kita selalu bersikap pasif. mestinya aktif. Sebelum orang bertanya, kita sudah memberikan jawaban. Ketika orang mencari, kita sudah memberikan informasi. Karena yakinlah bahwa di sana masih banyak umat Islam yang sedang mencari kebenaran. Banyak umat Islam yang merasakan ketidaktenangan dan tidak ketenteraman hidup. Banyak umat Islam yang merasa ada sesuatu yang salah dalam hidup saya. Nah kalau kita pasif Kasian kan Saudara-saudara kita Dalam kebimbangan, dalam kebingungan dan seterusnya Beberapa bukti itu banyak kok nah, Ketika saya di Sumatera Barat Terjadi gempa 2009 Kita sempat dijamu Oleh seorang jamaah masjid Setempat Bapak Haji siapa saya lupa Punya Kemampuan finansial yang cukup besar tokoh masyarakat. Kita diundang untuk makan di sana. Selesai makan di hadapan kami dan kawan-kawan kita yang asli sana beliau mengatakan Ustadz, tolong nasihati mereka ini. Jangan biarkan kami bertanya-tanya. Jangan biarkan kami dalam ketidaktahuan. Ustadz perlu ketahui Saya kemudian aktif Dalam pengajian salafi ini Bukan karena diajak oleh mereka Tapi karena saya penasaran Saya perhatikan kalau teman-teman ini Kalau selesai sholat Zikirnya sendiri-sendiri Tidak -sendiri berjamaah Kok tidak ikut Keliling sholawatan begitu Tapi mereka diem Tidak kasih tahu saya ini disampaikan kepada saya dan rombongan itu. Sampai suatu saat saya pegang dari mereka itu. Apa sih maksudnya? Kok kamu gak ikut kita-kita gini? Jawabannya, ya karena gak ada tuntunannya dari Nabi. Pak, Nabi Muhammad tidak mengalami. Oh gitu ya? Iya. Lo gak kasih tahu dari kemarin-kemarin? Kenapa kamu biarkan saya tetap salah seperti itu? Itu pengakuan seorang tokoh masyarakat. Ada kawan kita di Tambun Bekasi juga seperti itu, kerja di perusahaan besar, seorang manajer yang kedudukannya lebih tinggi itu hidupnya cuma tetanggaan di perumahan itu. Saya sampai ke sana. Ada masjid yang kita sering aktif ikut pengajian, mengadakan pengajian, tempat taklim juga di situ. Bertahun-tahun sebenarnya manajer ini tertarik, tapi karena kita pasif, begitu akhirnya. Setelah bertahun-tahun ada kesempatan bicara baru. Sebenarnya saya tertarik loh dengan kamu. Tapi informasi yang saya dapatkan, pengajian kamu itu khusus untuk kelompokmu. Pengajian yang kamu lakukan itu hanya bisa diikuti oleh mereka yang punya kartu anggota. Loh enggak begitu manajer. Tapi terus gimana? Ceritakan. Wah, kok enggak bilang dari kemarin-kemarin. Cukuplah dua cerita ini. Kalau cerita yang lain banyak. Banyak kalangan yang sebenarnya itu dia tertarik. Tapi karena kita yang pasif aja. Harusnya kan kita aktif. aktif Orang yang tertarik penasaran tentang kita itu banyak. Alhamdulillah kalau yang dia penasaran kemudian aktif bertanya. Kalau dia penasaran tapi dia pasif. Apa? Saudara kita ini misalkan. Tertariknya dengan salah seorang ikhwan yang. Kalau solat kok pakai jubah, pakai jenggot gitu kan. Tertarik ini ajaran apa ini. Tapi kan beliau kan aktif. Siapa namanya? Iyan. Ya. Iyan. Saudara kita, Iyan ini kan aktif akhirnya. Tanya kepada Ikhwan itu, apa sih kelompokmu? Baru diterangkan, oh gitu. Akhirnya ikut. Yang penasaran itu banyak. Apalagi lihat istri-istri kita berjajar lihat anak-anak kita dipondokkan. Ya, kita juga yang seperti ini, seperti itu. Yang tertarik itu banyak, yang penasaran pun banyak, yang bertanya-tanya banyak. Tapi kalau kita pasif, akhirnya isu itu ya, liar bergulir. Mereka akan membuat penilaian-penilaian sendiri, prasangka sendiri, menduga-duga, apalagi kalau ada pihak ketiga yang bermain di sana. Pihak ketiga yang bermain ini akhirnya bicara, mereka itu kelompok teroris, mereka itu kelompok yang keras, mereka itu kelompok yang suka mengkafirkan umat. Masyarakat yang enggak ngerti apa-apa, akhirnya sudah dapat informasi dari pihak ketiga tadi. Salah siapa? Salahmu. Kenapa kau pasif? Jangan salahkan masyarakat yang menuduh kita dengan hal-hal yang negatif. Ya memang kita yang pasif kok. Kok kemudian menyalahkan masyarakat, menyalahkan umat Islam secara umum. Salah kita kok pasif. Nunggu aja gimana mau menggolin kalau cuma nunggu. Ya kan Pak Amril. Iya, 5 pemain, 11 10 pemain nemboknya di garis pertahanan, dapat bola gitu ya. Kan itu. Mau lewat garis tengah, seharusnya dibanjukan ke kota penalti lempar lagi ke belakang Gimana mana ngegolinnya kayak ya harus aktif gitu. Itu yang ingin saya ingatkan barakallahu fikum melalui majelis yang singkat ini. Saya cuma ingin menyadarkan kita harus aktif intinya itu aktif lah. Kan itu. Nah, yang kedua dari poin yang keempat tadi, sekarang caranya gimana? Kan gitu ya. Cara kita aktif itu bagaimana? Secara khusus sekarang kita bicarakan yang ada di Pulau Tarakan atau Kota Tarakan. Tarakan itu kan kecil lah, mohon maaf. Kalau dibandingkan Pulau Kalimantan, saya tidak bukan bukan dalam rangka mengecilkan arti tarakan ya. Tapi kalau dibandingkan Kalimantan kan kecil, kan itu. Jaraknya aja, kalau di di Jawa mungkin cuma satu kecamatan atau iya kan luasnya kecamatan yang yang besar wilayahnya. Dari ujung sampai ujung berapa? Kalau ditempuh dengan menggunakan sepeda motor santai, nggak ada hambatan. Dari ujung sampai ujung, 30 menit. Luasnya tiga ribu. persegi oh kalau tiga puluh lima ribu persegi ya kecil tiga puluh ribu kilometer mungkin meter apa kilometer kilometer kalau tiga ribu meter cuma 3,5 setengah hektar separohnya dari pondok kita bener kilometer persegi kan tiga puluh ribu kilometer per persegi jumlah penduduknya 200 ratus ribu sedikit sekali itu kecil sekali itu cukup 10 orang aja yang bergerak satu tahun kalau aktif itu ya. Enggak usah banyak-banyak 10 -banyak. orang aja yang bergerak. Dengan pembagian tugas dan job deskripsi, skedulnya jelas dan pasti Satu tahun itu. 10 orang yang aktif ini sudah mampu Insya Allah menyampaikan informasi tentang dakwah salafiyah. Bukan mensalafikan loh ya. Tapi sebatas menyampaikan informasi. Gak pakai setahun. Gak pakai gak pakai setahun. Beberapa bulan aja kalau 10 orang aktif. Cuma 200 ribu. Kecil lagi. Masya Cuman itu tadi. Mohon maaf aja agak keras saya bilang. ini. Yang salah kita karena pasif. itu, Nunggu aja, nunggu aja, nunggu aja. Mestinya kalau dalam beberapa puluh jam saya ditarahkan ini. Sambil menggali-gali informasi. Ini kan potensi semua ini. Yang kerja di rumah sakit Yang kerja di kantor pemerintahan Yang kerja di dinas, yang kerja di aparat keamanan Baik dan imam polri Yang sales dan pedagang Oh justru ini ujung tombaknya Sales sama pedagang ini kok ya Bukan semuanya ustad Ustad Abu Ahmad aja Ustad Abu Abdurrahman aja Semuanya ustad Kalau perlu dibuatkan SK jadikan ustad semua biara biar percaya dirinya naik gitu kan ya kalau perlu dibuatkan SK biar semuanya jadi ustaz kalau alasannya biar ustaz aja Ustaz itu Insya Allah sepuluh orang aja kalau misalkan aktif ya, aktif itu saya yakin dalam satu tahun maksimal itu yang dua ribu orang ini sudah mendapatkan informasi yang versi kita yang benar tentang dakwah Salafi ya. Perkara mereka menerima, percaya, tidak percaya. Itu urusan pedagangan, bukan urusan kita. Itu sudah kita kembalikan kepada Allah Azza wa Tapi tugas kita hanya memberikan informasi. Ya kan? Hanya memberikan informasi. Nah, kalau misalkan yang kita lakukan kemarin siang di Markas Primob. Pak Tariono, Pak Absori, Pak Narjinan yang lainnya. Kalau misalkan yang kita lakukan kemarin siang di Markas Primob. Membagi-bagikan... Resum itu Kita maksimalkan Kita tambah durasi waktunya Kita perluas Target Dan wilayah pembagiannya Kita perbaiki kualitas Yang dibagikan Itu aja sudah luar biasa Misal dibuat buku Bagus sekali Jangan eman perjuangan memang butuh dana Buku Buku 20 halaman misalkan Covernya bagus, leks, berwarna. Iya kan? Di situ diterangkan tentang dakwah salafiyah itu bagaimana, seperti apa? Seperti tulisan yang kita sampaikan kemarin itu dalam catatan itu. Semak, diperbaiki, diperbagus, diedit, di layout, di, di setting, didesain. Iya kan? Kemudian di halaman depannya tampilkan apa namanya? Lembaga pendidikan kita yang ditarakan, yayasannya di mana? Agar orang faham, oh, secara legalitas memang sudah terpenuhi. Di halaman belakangnya, daftar taklimnya, jadwal taklim, kan itu. Lengkap dengan deskripsi taklimnya itu apa aja, bukan cuma hari Selasa, Ba'da Maghrib, kitabnya ini, ustadznya ini. Bukan cuma itu belum cukup, tapi diberikan deskripsi sedikit. Setiap hari Selasa, malam Rabu di tempat ini kan itu. Posisi ini alamatnya lengkap. Nah, kitab yang dibahas judulnya ini sebuah kitab Yan titik titik titik titik titik. Jadi paragraf, kitab ini titik titik titik. Paragraf ketiga titik titik Ustaz, ustaznya siapa? Itu lebih bagus lagi. Jadi orang itu tertarik oh, pembahasannya riyadhus salihin. Pembahasannya kitab tauhid, pembahasannya tentang tafsir, gitu. Jadi ada semacam buku yang bisa dibagikan. Tentang kita di sini yang ditarakkan khusus. Yang dicantumkan ya alamat kita. Nomor telepon kita. Ya kan? Kemudian dicetak. Sebanyak-banyaknya. Kemarin kan seharusnya kan kita. Kita. Apa namanya lebih cerdas lah. Ketika program tebar majalah itu. Komunisme itu kan kita kan semangat kan ya. Bagi sana, bagi sana. Nah itu kan sifatnya umum dia. Tapi sekarang kita ingin mengenalkan dakwah salafiyah untuk masyarakat tarakan, ditarakan. Berarti yang kita bagikan harus sesuatu yang membahas tentang dakwah salafiah ditarakan. Nah, kalau alamatnya Jogja, orang tarakan udah males. Ngapain ke Jogja? Tapi yang alamatnya tarakan, pusatnya tarakan. Siapa-siapa saja yang ditarakan. Karena demi Allah, yang tertarik itu banyak. Yang penasaran itu banyak. Yang mencari kebenaran itu banyak. Kita bagi-bagi. Yang aparat keamanan bagikan ke teman-temannya. Ini pak, yang di dinas, apalagi kepala balai, yang kenalannya banyak sekali relasinya. Anak buahnya dibagi. Ini, ini, ini, ini. Yang di rumah sakit juga seperti itu, bagikan, manfaatkan itu. Pasien, pengunjung yang datang, bagi. Ini pak, ini pak, ini pak, ini pak, ini pak. Ini, pak. Ini, pak. Yang sales, yang paklik-paklik itu oh Kenalannya banyak loh itu Toko-toko, para pembeli Jadi yang dibawa itu Bukan cuma barang dagangan aja Bukan cuma kerja mohon maaf Cari duit aja, tapi bawa Biar anda sebagai Aparat keamanan punya nilai ibadah Anda yang bekerja di rumah sakit ada nilai Ibadahnya, anda yang bekerja di Pemerintahan juga ada nilai ibadahnya Anda yang jualan keliling berdagang punya warung Juga ada nilai ibadahnya Selain bawa kanan kiri Barang dagangan, bawa misalkan 20 eksemplar kan. Kalau mau cetak, di Jogja aja Murah, jangan ditarahkan tarakan Satu biji aja udah berapa puluh ribu Kan itu Di Jogja, kita menerbitkan Buletin, bagus sekali Bagus Buletin saku gini, tapi besar Bukan cuma saku gini, besar ya Itu cuma 600 perak Cover belakang, bagian dalam depan, bagian dalam belakang itu lex warna full, full color 600 perak bisa saya bantulah untuk menghubungkan atau kalau kita mau naikkan sedikit budgetnya satu biji seribu rupiah kalau misalkan seribu rupiah agar sampai ke 200 ribu orang ini, perlu berapa dananya itu? seribu kali 200 ribu itu muslim ya 200 ribu itu semuanya yang muslim berapa ribu? berapa sekarang? mungkin muslimnya sekitar 60 persen 60 persen berarti 100 65 persen sekarang kita gak usah 60, 150 katakan gitu, kita gak usah banyak-banyak aja deh sekarang 50 ribu aja yang kita sasar dari lima ribu itu pasti nyambung ke sana kemari itu. Sekarang lima puluh ribu kali seribu berapa? Hm? Hm? Kau lima juta enggak? Kau lima ratus ribu? Seribu? Ini kalau pagi kok kurang cerdas ini kalau pagi. Hah? Lima juta. 50 juta Anda sudah menguasai tarakan. Nilai itu kalau untuk sebuah promosi kecil atau besar? Kecil. Mereka yang promosi properti, promosi produk baru, promosi HP, barang-barang pakai spanduk baliho itu. Kurang dari 50 juta atau lebih dari 50 juta itu? Lebih bahkan di iklan-iklan itu belum bayarnya belum bisa. 50 juta dan dakwah salafiyah dikenal oleh masyarakat Tarakan. Ingat target kita cuma memberikan informasi. Tujuan kita bukan biar mereka bagaimana jadi salafi, itu nanti target yang kesekiannya. Tapi target pertama adalah menyampaikan informasi tentang dakwah salafi itu apa sih? Ini ini ini ini. Jadi ada perbandingan, ada apa namanya usaha dari kita untuk melawan opini itu ada. 50 juta Saya kira bukan satu hal yang berat Kalau untuk ikhwan-ikhwan tarakan itu Kalau misalkan Jumlah ikhwan tarakan 50 Berarti satu orang berapa? Satu juta Satu juta tapi amal jariah Kalau misalkan dari satu juta yang anda infakan Satu orang dapat hidayah tertarik itu leb, nilainya lebih tinggi di sisi Allah Dibandingkan unta merah Yang harganya miliaran itu Satu juta dapat miliaran pahalanya Tapi kita gak usah berhitung pahala Itu efektif sekali Kita aja kalau bagi bulletin itu Ada orang baru datang Bapak-bapak masih orang baru Kemudian ada tim yang menyambut Iya pak, ada yang bisa ya, saya pengen ikut pengajian Oh iya setelah diajak ngobrol Namun maaf bapak kok tahu informasinya Dan kemarin saya dapat bulletinnya pak Oh apalagi kalau yang satu juta itu targetnya bukan hari ini tapi selama satu tahun iya kan misalkan setiap Ikhwan Tarakan diprogramkan gini satu orang satu juta kan itu selama satu tahun berarti per bulan berapa Hah? udahlah satu bulan seratus ribu aja lah Program ini akan kita jalankan satu tahun yang akan datang. Itu sudah terlalu lambat itu. Tapi daripada tidak sama sekali. Itu Pak Absari. Satu bulan satu evan seratus ribu di daftar. Diingatkan siapa yang mau terlibat dalam kegiatan ini. Mempromosikan dakwah salafiyah di kota Tarakan. Kan itu. Pokoknya kita targetnya misalkan kita cari lima puluh orang. Susah nggak cari lima puluh orang ini untuk setiap hari nyumbang seratus ribu. Abu Fadl, susah nggak? Jujur loh ini. Oh susah loh. Satu bulan seratus ribu loh. orangnya susah kalau awalnya siapa Ikhwan. Nah iya, yang maksudnya Ikhwan-Ikhwan sendiri. Lima puluh ribu. Ikhwan-Ikhwan kita sendiri yang aktif, yang simpatisan-simpatisan itu datangin, deh aja. Ayah Pak, kita punya program ini. Satu bulan seratus ribu aja. Sambil kita siapkan materi, percetakan, distribusi. Kemudian target sasaran itu siapa-siapa saja Satu tahun Ya walaupun terbilang lambat daripada enggak sama sekali Daripada enggak sama sekali kan itu Nanti tepat satu tahun Cetak 50 juta itu sudah sekian banyak Baru dibentuk tim dibagi Tarakan kan empat kecamatan Biar enggak tumpang tindih Oh yang penting bagi aja Enggak bisa asal bagi aja Tapi empat kecamatan Tiap kecamatan berapa Ini tugasnya kamu Tugasnya kamu Pembagiannya Bukan sehari dua hari Ditarget selama satu tahun Daripada enggak Kalau misalkan siap satu hari jazakumullah Tapi kalau misalkan kita lihat situasi Waktu Pembagiannya kita kasih maksimal Satu tahun Jadi sehari nemuin satu Satu hari berkunjung ke tiga rumah Satu hari begini kita sambil Wajahnya yang bagus sopan santun Yang halus lembut Pak, Mohon maaf saya datang sini hanya untuk menyampaikan sebuah buku, mohon diterima. Dan itu, cuma itu saja. Terima kasih. Kan itu. Nanti ke warung yang berikutnya. Terima kasih, Pak. Mohon maaf mengganggu waktu. Saya datang kemari hanya ditugaskan oleh pimpinan saya untuk menyampaikan buku ini buat Bapak. Jadi areanya itu jelas. Durasinya satu tahun. Gak usah lama-lama. Itu udah lama itu. Maka insya Allah pada dua tahun yang akan datang. Dua tahun yang akan datang. Itu jangka panjang. Orang syiah, orang khawarij. Semuanya itu jangkanya panjang. Betul Pak Wa'amu'idin. Nggak ada orang yang punya cita-cita besar kok. Targetnya dicapai dalam waktu yang singkat itu. Dia berarti nggak faham cita-cita besar itu seperti apa. Cita-cita besar itu nggak mungkin kok bisa tercapai dalam waktu yang singkat. Cita-cita besar itu harus panjang dan mengakar dia kan. Dibagi antum kecamatan kan empat kecamatan aja kan antara Betul nggak Kan gitu. Ikhwan misalkan 50 dibagi empat berarti kan 12,5. Ya nanti ada yang 12, ada yang 13, mungkin sesuai luasnya wilayah atau kepadatan penduduknya. Kalau yang kecamatan di situ banyak penduduknya berarti bisa 20, yang sana kan sedikit 5, sana 10, sana 15. Jadi itu. Waktunya kapan? satu sudah dua tahun lagi ketika saya datang ke sini kita sudah siap membuat tabligh akbar di lapangan mana kalau besar stadion putih masyarakat Tarakan semuanya. Memungkinkan enggak semua? Atau kalau misalkan bukan di stadion di masjid yang paling besar di Tarakan. Islamic Center buat tenda-tenda sekeliling Islamic Center. Kenapa? Seluruh masyarakat Tarakan tertarik. Kalau saya cuma mendampingi aja. Nanti yang diharapkan hadir Ustaz Lukman, Ustaz Muhammad as Kita, Tapi kita yang persiapkannya itu Jadi ketika kita mengundang mereka Masyarakat muslim tarakan Sudah gak bertanya-tanya lagi Siapa yang mengundang Ya kita gak dikenal Orang gak Kita aja kalau dikasih undangan Gak akan datang kok kalau gak kita kenal Betul gak Tapi kalau kita kenal baik Teman dekat Walaupun kita sibuk tetap disenuh Akan Begitu, ada undangan walimah pernikahan. Teman dekat itu, kenal baik. Walaupun kita sibuk di kantor, sibuk tugas, tetap sempetin aja kan gitu ya. sempetin datang, setermuka kata orang. Kemudian pulang, tapi kalau gak kenal, ada undangan pernikahan. Siapa ini? Dibaca semua, Hah, malu. Seperti itu juga masyarakat kita. Wallahu alam bisab subhanahu allah bi ala ila, wa ta'ala wa bihamdihi warahmatullahi wabarakatuh